Bahkan kalau kesepakatan ini tetap dijalankan, setidaknya ada 18 jenis industri yang akan kolaps. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia, Jimanto. Pak Jimanto, bagaimana komentar Anda? Sebenarnya kalau menurut saya ya, gerakannya itu harus dua medan, ya, dua area sekaligus. Pertama, upaya untuk menunda... ...implementasi ya, penurunan pentaripan yang dalam rangka China, ASEAN, free trade area ini. Dan area yang satu lagi, median yang satu lagi adalah area dalam negeri... ...yaitu menguasai pasar dalam negeri dengan barang-barang dalam negeri sendiri, produk dalam negeri gitu. Baik itu pasar end user maupun pasar untuk bahan baku atau komponen jadi... itu bisa dicapai dengan menaikkan daya saing. Kondisi daya saing kita bagaimana, Pak? Kalau bicara mengenai daya saing, sebetulnya sudah kita diskusikan pada waktu National Summit itu yang menelorkan roadmap-roadmap itu loh, investasi, roadmap mengenai energi, roadmap mengenai infrastruktur, roadmap mengenai agriculture, dan itu semuanya sudah dituangkan di dalam i m p r e s i m p r e s sebetulnya. Pada waktu periode pemerintahan Pak SBY yang lalu gitu loh. Nah, tapi kan implementasinya nggak jalan itu. Jadi sebetulnya sudah ada referensinya, itu aja dijalankan menurut saya. Kapan sih industri kita siap menghadapi pasar bebas? Dunia usaha itu sebetulnya sudah, sudah memberikan warning sejak kita mengusulkan... adanya roadmap-roadmap itu yang kemudian dengan adanya summit-summit ekonomik s u m m i t e k o n o m i summit itu jadi waktu itu kita kan tidak nintinya m e n g i m b a u supaya terbentuk Indonesian Air c o m p a r a t i v ya sehingga kita bisa meningkatkan daya saing Buktinya apa? Buktinya ada impres yang kemudian menolorkan peraturan Menteri Perdagangan yang mempersempit pintu masuk untuk barang-barang tertentu menjadi hanya lima pelabuhan. Sebetulnya itu adalah salah satu upaya atau bukti untuk menaikkan daya saing kita dan itu juga tidak terlepas dari persiapan memasuki STA ini sebetulnya. ダリジュルー。ダディ、ヴィカンティダアダプシアパンサマスカリ、タンヴィカンティダアダティンダカナパアパ、スヴィアダティンダカナパアパ、パチカンパカンバンガラガン、パマケンプロトクラルムクリ、アニャカムディアン、キタプピレ、アトギタタタントカン、ティダカンティダカニアンプトルブトルムチャラ、ナウントイト、カムチャラパンイト、プルー、トヴィッブルサマ、シマコンコンポネントバンサイミ。ダミキアンジマント、ダンサイア、リザーアンディカ。